Ayat dari Al-Quran Inna Allah la yastahhii enn yadriba masalah maa ba'udata famaa fوق haa Fahamma al-lazhin aamanu fayaklamun anna min robbihim وَأَمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَرَأَ اللَّهُ بِهَا ذَا مَثَلٌ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرٌ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرٌ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إلَّا الْفَاسِقِينَ آياتٌ من القرآن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 amma ba'd fa inna astafal hadīthi kitāballāh wa kharal hadī hady Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al umūri muhdatsatuhā wa bid'ah wa kullu bid'atin fil nār hadirin sekalian bapak-bapak ibu-ibu dan pendengar radio aja anda berada rahimanillahi wa iyyakum Semoga kita sama-sama dirahmati dan, dimun, dan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu SWT Marilah kita membuka majlis yang mulia ini dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu SWT Atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita Terutama nikmat iman dan nikmat islam Nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan seorang muslim Ketika menjalani kehidupannya di dunia maupun nanti di akhirat kita bersyukur kepada Allah subhanahu taala secara khusus, karena Allah telah memberikan taufiknya kepada kita, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk hadir di majlis yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, untuk mempelajari ilmu agama. Oleh karena itu, jam ash-Sharhimanilah wa iyatum, ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertakarup kepadanya untuk beribadah kepadanya bahkan mengerjakan dua ibadah sekaligus. Maka ini sebuah nikmat, ini sebuah karunia dan setiap nikmat serta karunia mengundang rasa-rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan dan diberikan kepada kedua kita, suri tauladan kita, manusia yang paling berjasa atas nikmat iman dan nikmat Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau. Ahli rumah tangga beliau, Sahabat Sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Rahimahillah wa ayyakum. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kita akan kembali membahas dan belajar bersama-sama baik yang berbicara maupun yang mendengarkan faedah dan kandungan tafsir yang bersumber dari surat Al Baqarah ayat 26. Dan pada kesempatan yang telah lalu kita telah menjelaskan dua faedah. Faedah yang pertama adalah salah satu metode yang sesuai dengan sunnah dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim untuk menyampaikan sebuah ilmu, untuk menyampaikan materi untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala yaitu metode memberikan perumpamaan permisalan sehingga dapat memudahkan pendengar yang mendengarkan materi yang kita sampaikan agar dapat memahaminya sekali lagi dengan dengan mudah dan kita katakan jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum metode ini sangat baik sekali kita gunakan sangat baik sekali kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari ketika kita ingin berdakwah ketika kita ingin menyampaikan sebuah ilmu ketika kita ingin mendidik istri kita atau anak-anak kita gunakanlah perumpamaan atau permisalan dengan contoh-contoh nyata yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari sehingga materi yang terkesan sulit menjadi mudah ditangkap oleh akal mereka atau nalar mereka. Dan Ali bin Abi Thalib mengatakan khatibun nas ala hasabi uqulihim. Atuhibu an yukadzdzab Allah wa Rasuluh? Berbicara dengan seseorang sesuai dengan nalarnya, sesuai dengan kemampuan akalnya, daya serapnya dan daya pemahamannya. Apakah kalian senang, apakah anda senang apabila Allah dan Rasulnya didustakan karena yang mendengar salah paham terhadap apa yang anda sampaikan. Jadi, sekali lagi pentingnya menggunakan hal tersebut dan kita sudah menjelaskan bahwa Nabi SAW banyak sekali menggunakan perumpamaan dan permisalan dalam menjelaskan hukum-hukum syariat diantaranya ketika menjelaskan bahwa solat lima waktu itu dapat menggugurkan dosa dan beliau memberikan perumpamaan dengan orang yang mandi di sungai yang ada di hadapan di sungai yang ada di depan rumahnya sebanyak lima kali sehari Lima kali sehari Dan Nabi mengatakan Apakah orang yang mandi lima kali sehari Kotoran itu masih menempel di kulit orang tersebut apabila dia mandi lima kali sehari Otomatis para sahabat dengan mudah menjawab pertanyaan di atas Para sahabat mengatakan ya tidak ya Rasulullah Nabi mengatakan begitulah Salat lima waktu Allah menghapuskan dosa-dosa kita ketika kita Mengerjakan salat lima waktu Dan banyak sekali Hadis-hadis yang Menjelaskan bahwa Nabi S.A.W menggunakan Perumpamaan dan permisalan yang mudah Dicerna oleh para sahabatnya Secara khusus dan umat-umatnya Atau umatnya secara umum Sampai detik-detik ini Jadi walaupun jarak kita berbeda kurang lebih 15 abad dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kita dengan mudah mencerna apa yang beliau beliau sampaikan. Itulah yang dinamakan komunikator ulung. Jadi apabila dia berbicara setiap lapisan masyarakat bisa memahami pembicaraannya dan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu tidak mengheran karena beliau adalah guru terbaik sepanjang Masa. Itu inti Poin pertama yang kita bahas Poin yang kedua Kita menjelaskan tentang Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Allah Dengan rahmatnya Menggunakan perumpamaan Dan menyatakan Menegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak malu-malu Untuk memberikan perumpamaan Walaupun Dengan seekor nyamuk atau yang di bawah nyamuk Fungsinya untuk apa? Sekali ini salah satu fungsinya untuk menjelaskan kebenaran Dan agar hamba-hambanya mudah untuk memahami kebenaran tersebut Dan ini salah satu faedah penting Bagaimana Allah berusaha memudahkan hamba-hambanya untuk memahami kebenaran Untuk memahami uh, kebenaran Dan ini adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmat Allah, ini salah satu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Karena yang dimaksud rahmat Allah adalah seluruh kebaikan yang ada di muka bumi ini Itu termasuk rahmat, rahmat Allah, ini salah satunya saja Dan kita sudah mengatakan pada pertemuan yang telah lalu Bahwa faedah ini harus kita jadikan prinsip hidup kita Khususnya berkaitan dengan dakwah Ketika kita menyampaikan ilmu agama, ketika kita menyampaikan metode beragama yang benar, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW yang dipahami dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya, mudahkan jemaah sekalian buat masyarakat kita atau orang yang ada di hadapan kita mudah dalam menerima kebenaran. Oleh karena itu pesan yang selalu atau yang ditekankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengutus beberapa sahabatnya berdakwah apa yassiru wala tu'assiru permudah dan jangan persulit ketika mengutus Mu'adh bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari beliau mengatakan yassira wala permudah dan jangan mempersulit dan kita sudah menjelaskan apa yang dikatakan Imam Nawawi bahwa yang dimaksud permudah dan jangan dipersulit itu berlaku di setiap kondisi, di setiap segmen, di setiap bidang selama tidak bertabrakan dengan nas-nas dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tentu saja salah satu bidang yang termasuk kandungan dari sabda yang mulia di atas adalah dalam cara penyampaian. Permudah Permudahnya masyarakat wa yakum, Agar masyarakat kita Cepat mendapatkan hidayah Jadi kalau bisa membuat Seseorang itu dapat hidayah Dalam waktu satu jam Kenapa dibuat satu minggu Kan begitu aja mas kalian Kalau bisa membuat orang itu taubat Selama satu hari Kenapa harus satu bulan Jadi salah satu yang perlu kita perhatikan Cara penyampaian Permudah sebagaimana Allah mempermudah Untuk hamba-hambanya dengan cara membuat Permisalan Jadi gunakan permisalan atau cara-cara lain Yang mempermudah Agar orang tersebut menerima kebenaran Dan saya ingatkan bahwa Allah SWT berfirman dalam Masalah dakwah dalam surat, surat Yusuf ayat 108 Kalau mengatakan Kul hadihi sabili Ada'u ilallah Ala basiratin ana wa maritaba'ani Katakanlah Muhammad Kepada mereka, kepada umat-umat Engkau ini adalah jalanku. Aku mengajak, aku menyeru manusia kepada Allah al-Basirah di atas Basirah, anak wanita wa bani. Aku dan para pengikutku. Jami'ah Rasulullah ayakum. Saya yakin hadirin sekalian atau pendengar sekalian Rasulullah ayakum sangat berharap kita diakui oleh Rasulullah SAW sebagai pengikutnya. Dan Allah, Allah menjelaskan kepada Nabi SAW untuk menjelaskan kepada umatnya hadis adu ilallah ala basira. Aku berdakwah kepada manusia untuk kembali kepada Allah ala basira. di atas basirah di atas ilmu. Dan kita jelaskan bahwa yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu tentang materi, ilmu tentang apa yang kita sampaikan. Kalau antum ingin menjelaskan masalah solat misalnya, antum harus paham apa syarat solat, apa rukun solat, apa kewajiban dan pembatal atau yang makro sunnah-sunnah atau pembatal-pembatal solat. Antum harus paham bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan solat dari A sampai Z. Jadi ilmu tentang materi yang ingin kita sampaikan, ilmu tentang kontennya jemaah sekalian. Berhenti sampai di situ jamaah sekalian tidak ada lagi ilmu yang kedua ilmu yang kedua ini ilmu yang berkaitan tentang kondisi orang-orang yang ingin kita berikan ilmu karena sekali lagi setiap orang punya karakter masing-masing setiap tempat memiliki penghususan masing-masing atau hal-hal yang perlu kita perhatikan. Jadi berbicara dengan remaja, ada bahasanya Berbicara dengan orang tua, ada bahasanya Berbicara dengan, apa namanya uh, Orang dengan tingkat ilmu yang tinggi pun juga ada bahasanya Jadi liku lima komakal Di setiap tempat itu ada bahasanya masing-masing Yang sesuai dengan tempat tersebut Itu yang kedua, yang ketiga apa aja mas kalian? Hmm? Iya, ilmu tentang bagaimana kita menyampaikan ilmu tersebut jadi harus belajar bagaimana cara penyampaian yang yang hikmah, yang sesuai dengan dalil. Ini penting Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Dan ini yang kadang-kadang kita lupakan. Oh, yang penting kan iqamatul hujah. Benar, tetapi kita juga dituntut untuk memberikan hidayah irsyad sebanyak-banyaknya kepada kepada orang lain. Jadi tugas kita atau jadi sebelum kita berdakwah kita harus setidak-tidaknya memiliki dua niat. Yang pertama adalah sekali lagi melepaskan diri dari kewajiban, yaitu misalnya berdakwah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Saya tidak katakan setiap kita harus bisa berorasi ya di atas mimbar atau misalnya di majelis masjid umum, tapi setiap kita punya Kewajiban dakwah sesuai dengan Posisinya masing-masing Apabila antum tidak memiliki kemampuan Untuk menjelaskan ayat Antum bisa dengan artikel Dengan memberikan buku Dengan berdiskusi ringan Lalu mengajak Lawan diskusi kita itu Untuk datang ke pengajian Dan lain sebagainya tapi intinya jemaat sekalian Yang harus kita pahami bagaimana kita menyampaikan Ilmu tersebut Agar mudah untuk dipahami Dan saya ingatkan Satu poin penting dalam masalah ini adalah Gunakan referensi Yang sudah Diterima oleh masyarakat kita Gunakan Atau sampaikan Perkataan-perkataan para ulama Umat Islam Yang sudah familiar sudah populer di telinga-telinga Orang yang ada di hadapan kita Karena sekali lagi Rujukan Narasumber atau referensi Itu sangat Membantu kita untuk menyampaikan Ilmu Betapa banyak orang Menolak kebenaran karena sumbernya Tidak jelas Sumbernya dia tidak percaya Padahal itu semua kebenaran Oleh karena itu jemaah sekalian Pentingkan masalah ini dan kalau misalnya kita tahu masyarakat kita dalam ilmu fikih bermadhab Syafi'i maka jangan ragu-ragu untuk menyampaikan para ulama, pernyataan para ulama madhab Syafi'i dalam hal-hal yang ingin kita uh, sampaikan karena sekali lagi jama'ah Syarhimanilah wa iyakum orang itu cenderung menerima uh, sesuatu apabila dia percaya dengan narasumbernya. Jadi ini yang perlu kita pahami dan kita sudah bicara banyak tentang masalah ini pada pertemuan yang telah lalu dan saya rasa detailnya tidak perlu kita ulang lagi. Wallahu taala a'lam. Selanjutnya jemaah sekalian. Kita lanjutkan. Faedah berikutnya. Faedah berikutnya berkaitan dengan redaksi ayat ini selanjutnya. Ketika Allah berfirman fa amman allazina amanu فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقْكُمِ رَبِّهِمْ Jadi ketika Allah berfirman Yang artinya Allah itu tidak Sesungguhnya Allah tidak malu Membuat perumpamaan, permisalan atau analogi Berupa seekor nyamuk Atau hal-hal di atas atau di bawah nyamuk Allah menjelaskan Bahwa Sikap hamba-hambanya itu tidak satu suara, tidak satu sikap. Mereka terpecah menjadi dua sikap. Sikap yang pertama, fa'amma ladinā amanu fayālamuna annahu alḥaq min rabbihim, iaitu sikapnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mereka mendapatkan kebenaran secara umum atau permisalan dari Allah secara khusus Mereka mengetahui bahwa inilah kebenaran yang berasal dari roh mereka Maka mereka mengetahui bahwa permisalan tersebut secara khusus atau kebenaran secara umum benar-benar hak berasal dari roh mereka. Benar-benar hak berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kubu yang pertama jemaah sekalian. Kubu yang kedua wa ammal ladzina kafaru fa yaqulun aradallahu bihadza mathala. Adapun yang kedua adalah kubunya orang-orang kafir. Ketika mereka menerima Permisalan dari Allah Atau kebenaran dari Allah SWT Fayaqulun Mada aradallahu bihada masalah Apa sih yang Allah inginkan Apa sih tujuan Allah SWT Ketika Allah menjadikan hal tersebut Sebagai perumpamaan Mereka mengingkari Jadi pertanyaan mereka ini Tidak butuh jawaban Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Kurtubi Dalam tafsirnya Maksud mereka itu bertanya untuk mengingkari Bertanya untuk menolak Apa yang Allah inginkan Dari perumpamaan tersebut ya, Dari ayat yang mulia ini Kita bisa menarik sebuah faedah Atau yang lebih tepatnya Kita Mengambil faedah dari para ulama kita Jadi ulama kita menarik sebuah faedah Bahwa Orang-orang beriman Sikap mereka selalu menerima kebenaran Jadi sikap mereka adalah menerima kebenaran dengan rendah hati tunduk kepada otoritas kebenaran mereka tidak pernah membantah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya dalam tanda kutip permisalan dengan seekor nyamuk kalau itu datang dari Allah Yang dilihat itu bukan perumpamanya mas sekalian Tapi siapa yang memberikan Perumpamaan Siapa yang memberikan Perumpamaan Dan kebenaran itu sendiri Oleh karena itu jemaah sekalian Inilah sikap Orang-orang yang beriman Mereka tahu Bahwa itu hak datang dari Allah SWT dan menerimanya Oleh karena itu Allah jelaskan dalam ayat yang lain Dalam surat An-Nur ayat 51 Allah mengatakan Innaman kana qawla muminin Iza du'u ila Allahi wa rasul An yakulu Liakuma ba'inahum an yakulu sami'na wa ata'na In namakanah kau Sesungguhnya tidak sesungguhnya perkataan orang-orang beriman iladhu ilallahirosalim. Jika mereka diajak kepada Allah subhanahuwataala dan Rasulnya saw lihku mabaynahum agar Rasulullah memberikan hukum kepada mereka, memberikan syariat kepada mereka. Aniyaku lusamiyana wa atakna. Mereka hanya mengatakan tidak ada kata-kata yang keluar dari lisan mereka kecuali sami'na wa ata'na kami dengar dan kami taat apabila kebenaran itu berupa berita maka berita itu dibenarkan apabila berupa keyakinan keyakinan itu diyakini dan apabila hal itu berupa perintah-perintah dijalankan apabila berupa larangan maka larangan itu ditinggalkan jemaah sekalian rahimanillah Wahai aku. Jadi ini penting zaman ini sikap orang-orang yang beriman. Ini sikap orang-orang yang beriman. Dalam ayat yang lain, dalam suara An-Nisa ayat 65 apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? "Fala warabika, fala warabika, fala warabika la yu'minun." hatta yuhaqqimu ka fima shajara bainahum thumma la fi anfusihim harajan mimma qadhaita wa taslima fala wa ada yang sudah belajar bahasa arab fa la di sini fa apa, apa kata sambung la di sini artinya apa la itu apa yang sudah belajar bahasa arab pengadeng oh, monggo ku ba. Eh, huh? la itu artinya apa? Lah. Atau buat kan sering dengar. Kalau di roja itu siapa ikut enggak? Lah. Falaw bika Artinya apa la di sini? Hah? Huh? La dalam ayat yang mulia ini bukan berarti tidak. Tapi justru sebaliknya, 180 derajat berbeda. Lah di sini itu untuk menegaskan. Warabbika, sumpah demi Rabbmu. Jadi benar-benar Allah bersumpah dengan dhaknya. Allah bersumpah dengan dirinya. Fala warabbika. Sungguh-sungguh aku bersumpah demi Rabbmu, wahai Muhammad. La yu'minun. Mereka tidak akan beriman. Kata Yuhakimu kafimasya jarobainakum sampai mereka menjadikan dirimu sebagai hakim di antara mereka. Berhenti sampai di sini? Jamaskan ayatnya? Tidak. Tidak berhenti sampai di sini. Allah melanjutkan Thumala yajidufi anfusihin harojan mimma kodaita. Bukan hanya menjadikan dirimu sebagai hakim di tengah-tengah mereka, sebagai kiblat dalam menentukan hukum dalam menentukan sunnah dan lain sebagainya. Tetapi ketika Rasulullah menjelaskan syarat Islam, laa yajidu fi anfusihim kharaja. Tidak ada rasa berat di dalam hati mereka. Jadi menerima dengan lapang dada. Berhenti sampai di sini, tidak. Allah tegaskan kembali wa yusallimu taslima. Dan mereka menerima sunnah tersebut Mereka menerima hukum tersebut Mereka menerima kebenaran tersebut Taslimah Dengan penerimaan secara totalitas 100% Sempurna Inilah orang-orang beriman jemaah Bukan hanya mengaku saja cinta Nabi Bukan hanya mengaku saya mu'min dan lain sebagainya Tapi harus berusaha diwujudkan dengan Komitmen menyambut Kebenaran yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Oleh karena itu Jemaah sekalian Ini yang harus kita Tanam di dalam hati-hati kita Karena sikap ini Sudah mulai luntur Di tengah-tengah kita Sudah mulai punah Bagaimana kita sebagai orang yang beriman mudah dalam menerima kebenaran dan mudah dalam mengamalkan kebenaran. Karena jama'ah asy'arrahimani lahu ayyakum, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan dengan contoh yang luar biasa dalam masalah menerima kebenaran, walaupun Sekali lagi bertentangan dengan kebiasaan mereka Walaupun bertentangan dengan adat mereka Hobi mereka dan lain sebagainya Tapi kalau kebenaran sudah turun Maka tidak ada lagi kata lain kecuali sami'na Wa atauna inna maka naqulal mu'minin Sesungguhnya kata-kata yang terucap Dari lisan orang-orang yang beriman Apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya Agar Nabi SAW berhukum di hadapan mereka An pulu sami'na nawa atau yaitu mengatakan kami dengar dan kami taat. Jazakallah khairan ya Allah a'lam. Saya berikan satu contoh saja atau mungkin beberapa contoh berkenaan masalah ini. Salah satu contoh yang menarik adalah ketika Allah menurunkan surat Al-Maidah ayat 90 ya tentang khamar ketika Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu innama al-khamru walmaisir walansab walazlamu rijsun min amalisyaitan fajatanibuhu la'allakum tuflihun wahai orang-orang yang beriman ketahuilah sesungguhnya khamar judi Berhalalah pengundian nasib, rizosun najis maknawi dan termasuk perbuatan-perbuatan syaitan fajitanibu maka hendaklah kalian jauhi la tuflihun agar kalian beruntung di dunia dan di akhirat. Lalu apa ayat berikutnya jemaah sekalian? Ya? Ayo ada yang baca. Innama yuridus syaitan Anyu ki abainakum al-ada watawal bagdaafil khomr wal maizir, wayudzakum anzikriillahyu anis salah, fahal antum muntahum. Dan ketawilah yang diinginkan oleh syaitan adalah menimbulkan kebencian dan permusuhan diantara kalian dengan cara menggunakan khomr dan judi. Dan mencegah kalian Dari berzikir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan dari salat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Fahal antumun Dan apakah kalian tidak berhenti dari minum khamar Ketika turun ayat ini Jemaah sekalian Umar bin Khattab secara spontanitas Mengatakan apa? Intahayna Intahayna Dalam hadisat Imam Ahmad Umar hanya mengatakan Kami berhenti ya Allah Kami berhenti dari minum khamar. Subhanallah, padahal Khomer Pada pada saat itu Seperti kita minum teh atau kopi Jangan sekalian Jadi minuman pokok Tidak dilarang Justru itu minuman pokok mereka Dan kita tahu dalam Khomer itu ada Zat yang mengundang kecanduan Iya tidak Artinya Coba bayangkan Khomer itu adalah Minuman pokok mereka yang bertahun-tahun selalu mereka konsumsi dan yang kedua sekali lagi homer itu memiliki zat yang membuat orang itu kecanduan iya tidak jawab sekalian? iya, wah yang iya kayaknya pengalaman pribadi ini, mendingan saya gak tahu saja deh <tuh> bayangkan logika sederhana kalau kita pakai logika orang normal sulit untuk Berhenti dari minum sommer kecuali bertahap. Artinya setelah diharamkan, tetapi itu tidak berlaku pada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu jelas-jelas Allah haramkan dalam ayat ini, tidak ada kata yang keluar dari lisan mereka kecuali intahaina intahaina. Kami berhenti ya Allah, kami berhenti, kami taubat ya Allah Subhanahu Wa Taala dalam riwayat yang lain kalau itu Umar bin Khattab Anas bin Malik ketika ayat ini turun beliau sedang di rumah Abu Thalhah sedang apa sedang apa ya kalau di Jakarta itu kan ada coffee break kalau, kalau di sana itu homer break mungkin homer break Ya, kalau di Jakarta kan Coffee break, tea break kan gitu ya Minum kopi bareng Atau minum teh bareng Kalau dulu pada saat itu Ketika ayat ini turun ya sekalian, Mereka lagi homer break Lagi mau minum homer Bahkan Anas mengatakan Saya sedang menuangkan homer Ke gelas-gelas mereka Dan ini para sahabat Bukan orang-orang fasih, para sahabat Karena memang itu minuman pokok mereka seperti minum teh atau minum kopi pada saat ini, ketika mendengar utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengumuman, Abu Thalib memerintahkan Anas untuk cross check apa yang sedang dikatakan oleh orang di luar tersebut. Ternyata ketika di cross check, ketika ditanya, ketika dicari tahu, ternyata Orang tersebut sedang mengumumkan bahwa khomr telah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Innal khomrakohurimat. Innal khomrakohurimat. Sesungguhnya khomr itu telah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Telah turun ayat, yaitu ayat ini, bahwa khomr telah di diharamkan. Kira-kira kalau antum seperti itu, apa yang antum lakukan? Wah, ah, habisin dulu, ya mau batir. <guluh> ya. Minuman perpisahan. Tidak, itu tidak berlaku oleh mereka Abu Tullah memerintahkan Akhribat Wahai Anas, tumpahkan dan buang Khomer tersebut Akhirnya sekali lagi Mereka membuang Khomer itu Fisik kakil Madinah Di jalan-jalan protokol kota Kota Madinah dan pada saat itu Madinah itu banjir Khomer Seluruh orang yang memiliki persediaan Khomer mereka buang dengan seketika itu juga Bayangkan zaman sekalian Tidak ada ceritanya Coba anak musyawarakan dulu ya Coba anak sholat istighurah dulu ya Wah sholat istighurah lagi Padahal jelas-jelas bermaksian Tidak ada sejarahnya Begitu Allah haramkan Berhenti zaman sekalian Perboden zaman sekalian Tidak berani dilalui Oleh karena itu ini yang perlu harus kita pahami jadi itulah para Sahabat Nabi SAW langsung menerima dengan lapang dada, apapun bentuknya selama itu berasal dari Allah dan Rasulnya maka mereka menerima dengan dengan lapang dada dan penuh dengan kerendahan hati. Oleh karena itu mereka punya prinsip yang penting sumbernya berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya itu prinsip mereka. Mereka tidak ribet Jemaah Salam, mereka tidak sulit. Dalam beragama Islam ini, karena intinya mereka adalah agama itu mengikuti wahyu, mengikuti Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu mereka dapat beragama dengan dengan mudah. Sebagai contoh, Jami' as-Sya'irahimani la'wakum. Bagaimana komitmen mereka? Yang penting ada dalil yang valid dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallam. Maka mereka akan ikuti dan mereka mendidik sebagian mereka dengan cara seperti ini. Dan ini pendidikan yang benar jemaah sekalian. Pendidikan yang atau pendidikan yang paling utama ketika kita menjelaskan sebuah ilmu, jelaskan bahwa ini adalah firman Allah. Jelaskan ini adalah Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menjabarkan hikmah-hikmah dunianya. Karena sekali lagi intinya adalah ini adalah bersumber dari Allah dan Rasulullah SAW, ada pun hikmat dunia itu sebagai penguat. Bukan dijadikan faktor utama. Dan dengan cara inilah para sahabat Nabi SAW dididik oleh Allah dan Rasulnya. Dan mereka tularkan kepada sesama mereka. Oleh karena itu, jamasya rahimah, ayyakum, ketika Aisyah pernah ditanya oleh seorang wanita, Ketika Aisyah pernah ditanya oleh seorang wanita, apakah wanita yang haid dan tidak solat harus mengkodok solatnya? Dalam hadis serwat Imam Bukhari dan Muslim, apa kata Aisyah? Aisyah mengatakan, "Aharuriyatun anti, apakah anti? Apakah kamu ini orang khawariz? Karena salah satu fikih orang-orang khawariz, wanita yang tidak solat karena haid harus mengkodok solatnya." oleh karena itu ketika ada pertanyaan seperti ini Aisyah langsung bertanya balik Tahruriyatun anti apakah anti orang khawarij? Kata penanya tidak. Sudah ngerti? Sudah Abang? Kata penanya tidak. Lalu apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Aisyah mengatakan, karena Yusy ibu Pada masa Nabi saw kami pun juga haid Wa nu'mar biqada is saum, wa la nu'mar biqada is Kami diperintahkan untuk mengkodok puasa, namun kami tidak diperintahkan untuk mengkodok salat. Jadi langsung di Langsung diberikan referensi yang paling utama karena ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi simple. Jadi Aisyah tidak berbicara hikmah terlalu banyak padahal jelas ada hikmahnya. Tetapi Rasul Aisyah itu ingin mendidik bahwa sekali lagi kalau kita ingin mendidik. Didiklah bahwa ini adalah sunnah Nabi saw. Ini adalah firman Allah subhanahuwataala. Baru setelah itu untuk menekankan dan menguatkan baru bicara bicara hikmah. Contoh yang lain, ketika seseorang yang bernama Syurahbil bin Simti, beliau ini mengatakan, رَوَيْتُ عُمَرَ صَلَّى بِذِلْحُلِيفَ رَقَعَتِينَ Aku pernah, lihat, aku pernah melihat Umar radhiyallahu ta'ala anhu Itu sholat dua rakaat Di Dhul Hulaifah Mikotnya orang-orang Madinah Dhul Hulaifah, mikotnya orang-orang Madinah Kalau ingin, haji Jadi mikot itu adalah tempat Di mana orang-orang Yang berasal dari Madinah Jadi Dhul Hulaifah adalah mikot Yaitu tempat yang digunakan orang-orang yang berasal dari kota Madinah atau searah dari kota Madinah mengucapkan ihram dan meniatkan ihram, itu dinamakan mekatirit tempat ketika seorang itu masuk ke dalam manasik haji atau atau umroh. Nah umar itu sholat. Fakultulahulah lalu aku bertanya, kenapa anda sholat di sini? Apa jawaban umar? Fakallah innama Af'alu kama ra'aitun Nabiya Salallahu, Rasulullah SAW Yaf'al Sesungguhnya aku melakukan ini Karena aku melihat Nabi SAW Melakukan hal yang sama Hadis sahih dari timah muslim Jadi langsung mengatakan Saya melakukan hal ini Karena ini adalah sunnah Nabi SAW Anas bin Malik jamaah sekalian Ketika melewati seorang anak kecil Lalu mengucapkan salam Dan ditanya kenapa anda mengucapkan salam Apa jawaban Anas? Karena Nabi SAW pun juga salam kepada anak Anak kecil, jadi langsung dijelaskan alasannya itu karena sunnah sebelum berbicara hikmah-hikmah yang lain. Ini penting ya mas kalian. Oleh karena itu didiklah keluarga kita, anak-anak kita bahwa apa yang kita kerjakan karena ini adalah perintah Allah atau perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan lain uh, sebagainya. Dan ini penting ya mas kalian, karena banyak orang yang demikian. Jadi karena ada sebagian orang ketika mengatakan daging babi itu haram. Oh kenapa haram? Dia tidak mengatakan karena Allah haramkan. Tapi dia katakan karena ada cacing pitanya. Jawaban ini kan bermasalah jemaah sekalian. Kalau diserang balik lagi gimana? Gimana kalau ada sebuah proses yang menghabiskan cacing pitanya? Apakah jadi halal? Oh Itu kan skakmat. Kalau alasannya karena ada cacing, pita. Tapi kita katakan... Bahwa alasan diharapkan babi, karena Allah mengharamkan babi. Salah satu hikmahnya, salah satu hikmahnya, bukan segala-galanya. Tidak daging babi itu tidak, tidak sehat untuk dikonsumsi oleh manusia banyak menderetnya dan sebagainya. Jadi sekali lagi jemaat sekalian kaitkan dengan Allah dan kalau rasul, karena inilah metode terbia para sahabat Nabi saw. Dan dengan ini insya Allah kita dengan mudah meneladani sikap orang-orang beriman sebelum kita Yang dengan mudahnya menerima kebenaran dari manapun datangnya kebenaran tersebut Selagi itu adalah firman Allah dan itu sunnah Nabi Alaihi Wasallam yang valid dan dipahami dengan pemahaman yang benar Maka apabila kita sudah terkondisikan, sudah terdidik dan tertabiah dengan cara seperti ini Insya Allah kita akan dengan mudah Mengikuti kebenaran tersebut Hadad, Insya Allah kita akan melanjutkan setelah Salat isya berjamaah Bahwa Allah menjelaskan dalam ayat yang mulia ini Bahwa Orang-orang kafir Sifat orang kafir Karakter orang kafir Itu adalah Atau salah satunya membantah Kebenaran Menerima Kebenaran Menolak Kebenaran Ketika Kebenaran itu datang di hadapan Dia Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama Ketika mentoksirkan uh, Ayat ini Diantaranya oleh Syekh Muhammad bin Salih Uthamin Dan Hal ini dengan jelas dapat kita baca ketika Allah berfirman wahamaladinakafaru fayakulun maka aradallahu bihade masalah adab dan adapun orang-orang kafir maka mereka akan mengatakan ketika mendapatkan kebenaran ketika melihat permisalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mereka katakan apa tujuannya Allah menjadikan hal tersebut sebagai perumpamaan. Jadi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka membantah kebenaran tersebut. Mereka menolak kebenaran tersebut. Bahkan sekali lagi sebagaimana yang kita telah pelajari di pertemuan yang sebelumnya, sebagian orang munafik mengatakan Allah terlalu tinggi untuk memberikan permisalan yang serendah-serendah ini. Fungsi, tujuan mereka bukan untuk memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tujuan mereka adalah untuk menolak kebenaran tersebut. Oleh karena itu, Jami'ah Salamuhu Ayyakum, kita harus berhati-hati dari karakter ini, dari sifat ini, karena sifat ini adalah sifat orang-orang kafir. Bahkan. Makhluk yang pertama kali Mempelopori Sikap menolak kebenaran adalah Iblis Jadi jangan heran apabila Orang-orang kafir itu menolak kebenaran Karena Ternyata yang pertama kali Menolak kebenaran adalah Iblis Ketika menolak Perintah untuk sujud kepada Kepada Adam Iblis menolak kebenaran tersebut Iblis menolak wahyu Karena Merasa wahyu ini tidak masuk Akal Tidak relevan Hampir sama dengan orang-orang Kafir yang ada di dalam ayat ini Atau orang-orang munafik yang menolak Permisalan yang Allah sebutkan Tentang mereka Mereka Sebagaimana yang kita jelaskan atau orang, sebagian orang-orang sesat yang bertanya atau menggugat Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah memberikan permisalan berupa sarang laba-laba atau seekor lalat, sebagaimana yang telah kita jelaskan. Jadi apa sih yang dimaukan Allah? Nah, jadi jamaah Syaikhul Rahimanilah Wa Iyakum sekali lagi pelopor. sikap seperti ini yaitu menolak kebenaran adalah iblis. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Di antaranya yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 12 ketika Allah bertanya kepada iblis, "Qala, ma mana'aka allā tasjudu idh amartuk?" "Wahai iblis, apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan engkau atau kamu untuk sujud kepada Adam. Apa kata iblis? Qala ana khairun minhu. Aku ini itu lebih baik daripada si Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Oleh karena itu zaman sekalian Iblis mengatakan Wahyu ini Perintah ini Itu tidak masuk akal Tidak relevan Kata orang zaman sekarang bilang Kok bisa Yang rendah Disujuti oleh orang ya Atau makhluk yang lebih tinggi Mengapa Sekali lagi makhluk yang lebih mulia Sujud kepada makhluk yang lebih rendah, saya ini kan yang lebih mulia kenapa saya yang disuruh sujud kepada kepada Adam itu yang diper, yang, yang dipertanyakan oleh iblis laknatullah alaih bahkan dalam ayat yang lain iblis mengatakan qala ara'aita ka hadzal ladzi karramt 'alayha la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanika nadzriyatahu illa qalilan dalam surat Al-Isra, ayat 62, Allah Iblis mengatakan, قَالَ أَرَأَيْتَكَ Wahai Allah, mohon penjelasannya, tolong jelaskan kepada diriku, هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ Siapakah makhluk ini sehingga engkau mengutamakan dia daripada diriku? لَاِنْ أَخَرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْكِيَامَةِ لَاَحْتَنِي كَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا خَلِيلًا jika engkau memberikan tenggang waktu kepada diriku sampai hari kiamat nanti, maka aku akan sesatkan anak cucunya kecuali sedikit saja. Jadi jamaat yang rahimahillah wa iyakum pelopor, pencetus ide menolak kebenaran adalah iblis dan ideologi ini diwarisi oleh orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Dan diantaranya adalah dalam ayat ini Allah menjelaskan bagaimana sikap mereka ketika Allah memberikan permisalan atau dalam bahasa inggris ketika Allah memberikan kebenaran dalam bentuk sebuah permisalan mereka menolak Oleh karena itu jama'ah shalatih manilah wa iyyakum jangan sampai kita termasuk golongan mereka jangan sampai kita menolak kebenaran hanya gara-gara tidak sesuai Dengan akal kita Karena sekarang banyak Karena tingkat pendidikan tinggi Akhirnya banyak orang Mengatakan syariat ini Sudah tidak relevan lagi so, Hadis ini tidak masuk Akal Ayat ini tidak masuk Nalar sehat dan lain sebagainya Dengan mudah kita dengarkan Pada hari ini Dan ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Karena sekali lagi, ketika orang menolak kebenaran dengan akal. Atau karena gengsinya. Atau hasad. Dengan orang-orang yang mengusung kebenaran. Maka sadar tidak sadar. Dia telah memiliki sifat orang-orang kafir. Bahkan lebih dari itu. Sadar atau tidak sadar. Dia mendeklarasikan sebagai ahli waris ideologi iblis dan bukan kita yang mengatakannya Allah Subhanahu Wa Taala yang menjelaskannya oleh karena itu sebagai orang beriman hendaklah hati-hati dalam masalah ini jangan mudah jangan mudah menolak kebenaran hanya gara-gara tidak masuk akal misalnya dan ingin saya uh, jelaskan di sini khususnya menolak kebenaran dengan karena akal. Kalau ada orang yang mengatakan saya menolak kebenaran hadis ini karena tidak masuk akal. Pertanyaan sederhananya kan akalnya siapa? Kan begitu jemaah sekalian ya. Karena kalau kita menjadikan akal sebagai tolak ukur, sebagai parameter, maka kita akan memindahkan kebenaran dari yang ranahnya objektif ke subjektivitas ke dalam ranah relatif. Kenapa? Karena apabila kita berbicara tentang akal, pertanyaan sederhananya akalnya siapa? Karena akal itu berbeda-beda. Bisa jadi tidak masuk akal Anda tapi masuk akal orang lain. Bisa tidak jamaah sekalian. Jadi relatif, subjektif. Jadi kalau misalnya mendengar ada orang mengatakan hadis ini tidak masuk akal, ya jawab saja kok akal saya masuk ya. Begitu saja. Masyukar Rahimani lahohiakum. Akalnya siapa yang digunakan? Mengapa akal Rasulullah bisa menerimanya, akal anda tidak bisa menerimanya? Mengapa akal Abu Bakar As-Sidik bisa menerima, sedangkan akal anda tidak bisa menerima? Ini kan cukup unik ya, ya unik ya. Akalnya Umar itu tidak menerima, tapi akal orang zaman sekarang tidak bisa menerima. Akalnya Imam Syafi'i bisa menerima Akal dia tidak bisa menerima Subhanallah Orang cerdas seperti Imam Syafi'i bisa menerima Kok bisa kita katakan tidak masuk akal di, di, Diriwayatkan jamaskar, wa yakum, Imam Syafi'i itu kalau baca buku Misalnya dia lagi baca halaman pertama Maka halaman keduanya beliau tutup Halaman keduanya beliau tutup Wah, ini ritual baru nih Pak Ustadz Bukan, bukan Jangan buru-buru menyimpulkan Ini bukan sunnah atau ritual khusus Beliau menutup tangan eh, Buku beliau dengan tangan beliau Eh, buku tersebut dengan tangan beliau Karena Khawatir terbaca yang di halaman kedua Khawatir terbaca Kalau terbaca Maka terhafal Tidak sengaja dihafal Masuk ke otaknya Akhirnya kalau terhafal Letak redaksi tersebut di otak beliau kan berantakan Yang harusnya ada di halaman dua Masuk ke halaman pertama Akhirnya merusak hafalannya Oleh karena itu beliau tutup Jadi subhanallah Orang yang kecerdasannya seperti ini Bisa memahami Al-Quran dan Sunnah Kok bisa-bisanya orang zaman sekarang mengatakan Tidak masuk akal Ini kan cukup unik sekali lagi zaman sekarang Wah iya kok Kalau kita kan pernah ada orang zaman sekarang Melakukan hal tersebut Kita bagaimana zaman sekalian Kalau kita baca buku Imam Syafi'i terhafal Kita itu tertidur Kan begitu zaman sekalian itu kalau kita baca buku tuh demikian. Actionnya sih bagus gitu ya. Siap-siap. Tapi 5 menit, 10 menit, 15 menit sudah. Yang dibaca bukan muqaddimah tapi yang dibaca bismika Allahumma ammu wa ya, akhira. Dia tidur. Kan begitu orang kalau baca buku, khususnya buku agama itu cepat sekali ngantuknya. Nah kok bisa dengan mudahnya dia mengatakan ini tidak masuk akal. Kan harusnya jamaah sekalian yang perlu dikoreksi itu akalnya jadi kok, jadi logika sederhananya nih begini, perumpamannya nih begini kok bisa apa namanya uh, orang yang pendidikannya dokter misalnya berhasil menyelesaikan disertasi doktoralnya, dapat PHD mengatakan ini bisa masuk akal terus ada anak kelas 1 SD mengatakan ini tidak masuk akal terus kita percaya lagi sama yang kelas 1 SD, ini kan cukup unik ya masnya rahimahillah wakilakum dan Imam Syafi'i itu kalau gak bisa di, gak bisa dibandingkan dengan dokter, kan begitu tidak bisa dibandingkan dengan profesor gelarnya itu bukan profesor lagi jaman sekalian gelarnya itu bukan dokter lagi gelarnya apa? Mujaddid, reformis itu gelarnya Imam Syafi'i Imam besar, kok muslimin kalau ulama-ulama seperti itu kecerdasannya bisa menerima Al-Quran dan Sunnah dengan kerendahan hati, dengan lapang dada mengapa kita menolak Menolak hal tersebut Jadi hati-hati Dengan terpukau Karena kecerdasan kita Atau akal kita Sebelum kita lahir Betapa banyak ulama-ulama sebelum kita Yang lebih cerdas Yang lebih alim daripada kita Namun mereka bertawadu Mereka merendahkan hati dan diri Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga aja mas Yang ingin saya ingatkan Untuk dari diri saya pribadi Dan antum semua Jangan sampai kita menolak kebenaran hanya gara-gara kebenaran itu berbeda dengan apa yang selama ini kita yakini, dengan apa yang selama ini kita kerjakan, dengan apa yang selama ini kita lakukan. Jangan sekali-kali zaman sekarang ini manilawakum. Kena sekali lagi sifat menolak kebenaran itu adalah sifat orang-orang kafir. Jangan sampai secara tidak sadar kita mengikuti jejak langkah mereka Dan ingat ini bukan berarti kita mengatakan orang ini kafir Tidak sama sekali Tapi jangan sampai kita mengikuti jejak orang kafir Karena sekali lagi tidak ada hubungannya kali ini dengan kafir mengkafirkan Karena kafir mengkafirkan ada pembahasan khusus Dan penuh dengan rambu-rambu syarat-syarat yang ketat Dan eh, penelitian secara komprehensif jadi ini yang perlu kita pahami jamaah sekalian. Jangan sampai secara tidak sadar kita menolak kebenaran, kita menolak ayat Al-Qur'an atau kita menolak sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya gara-gara tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan pada saat ini. Keyakinan yang sudah kita warisi dari orang tua dan nenek moyang kita jangan sekali-kali jamaah sekalian, sekalian rahim Allah kita lakukan hal tersebut. Kenapa? Karena orang mu'min sekali lagi. Anya pulu sami nawa ta'ana. Apabila datang kebenaran tugas kita mengatakan kami dengar dan kami taat dan sebaliknya orang-orang kafir selalu mengolok-olok dalil, selalu mengolok-olok Allah Subhanahu Wa Taala dan menolak kebenaran. Dan para ulama kita telah menjelaskan secara nyata bagaimana sikap mereka dalam masalah ini, sikap kita dalam masalah ini, betapa tegasnya mereka dalam masalah kebenaran. Di antaranya saya sebutkan dua contoh yang cukup unik Karena dialami oleh orang yang sama Contoh yang pertama dalam masalah ini adalah Diskusi yang terjadi antara Abdullah bin Abbas Dengan sebagian sahabat Dalam masalah apa? Dalam masalah haji yang paling afdal Haji yang paling afdal Abdullah bin Abbas mengatakan Haji yang paling afdal itu adalah haji apa haji apa jawab sekalian ah haji tamato ini kata abdullah bin abbas lalu beliau sampaikan dalil-dalilnya hadis-hadisnya dan tentu saja hadisnya valid dan pada akhirnya dilontarkan oleh bukhari dan muslim bahwa nabi saw memerintahkan para sahabatnya pada haji wadaun yang tidak membawa Hewan kurban untuk merubah haji mereka menjadi haji tamatu Ternyata jemaah sekalian Dibantah oleh lawan diskusinya Kata mereka tidak Haji yang paling afdol itu bukan haji tamatu Apa dalilnya? Dalilnya fatwa dari Abu Bakar dan Umar Fatwa dari Abu Bakar dan Umar kita berbicara tentang Afdal atau tidak Afdal? Karena haji itu terbagi menjadi Berapa? Haji 3 Haji Tamatu, Haji Kiran Dan Haji Ifran Secara ringkas Haji Tamatu adalah menggabungkan Antara umrah dengan haji Di bulan-bulan haji Di tahun yang sama Namun diselingi tahallul Jadi setelah umrah, tahallul baru nanti tanggal 8 masuk Haji lalu menyembelih hewan kurban. Adapun qiran menggabungkan umrah dengan haji di bulan haji pada tahun yang sama namun tidak diselingi tahallul. Jadi tidak dijeda dengan tahallul. Jadi habis tawaf habis sa'i selesai umrah tetap memakai pakaian ihram lalu nanti tanggal 8 masuk ke haji. Dan dan menyembelih hewan kurban. Adapun haji ifrat hanya haji saja tanpa umrah dan tidak menyembelih hewan kurban bisa dipahami secara singkat nah ketika mendengar bantahan dari lawan diskusinya Abdullah bin Abbas berkata dengan perkataan yang sangat terkenal di tengah-tengah para ulama kita beliau mengatakan yushiku an tanzil alaikum hijaratu minas Kul tu kata Rasul, wa kul tu Abu Bakar wa Umar. Aku khawatir sebentar lagi akan turun hujan batu menimpa kalian. Aku mengatakan sabda Nabi saw. Aku membawakan sunnah Nabi saw. Namun justru kalian bantah dengan perkataan Abu Bakar dan dan Umar. Subhanallah. Ini prinsip zaman sekalian agar kita tidak menolak kebenaran. Walaupun ternyata kebenaran itu berbeda dengan apa yang kita kerjakan selama ini dan berbeda dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita sebelumnya. Tanpa mengurangi rasa hormat kita dengan guru-guru kita tersebut, tetapi apabila kebenaran sudah ada di depan mata, kita harus berusaha menerimanya dengan sepenuhnya oleh karena itu ulama memberikan catatan kaki jemaah sekalian mereka mengatakan kalau Abu Bakar dan Umar tidak bisa dijadikan argumentasi saat bertubrukan dengan sunnah sangat ber, pada saat berbeda dengan sunnah apalagi perkataan orang-orang yang kualitasnya di bawah Abu Bakar dan dan Umar lebih tidak bisa lagi Oleh kerana itu apa firman Allah Ya ayuhaladzina amanu La tuqaddimu bainaya dailahi wa Wahai orang-orang beriman Janganlah engkau mendahulukan Perkataan seseorang pun juga Di had, di depan atau di atas Perkataan Allah dan Rasulnya Dalam serta al hujurat ayat pertama Ini yang perlu kita pahami Bisa dipahami Bisa dipahami dan riwayat itu dilakukan oleh Imam Ahmad Contoh yang kedua sekalian Masih bersama Abdullah bin Abbas Tapi kondisinya berbeda 180 derajat Apabila pada contoh haji tadi Abdullah bin Abbas Berada di pihak yang benar Karena di belakang beliau sunnah Nabi saw, tapi dalam contoh kasus ini beliau ada di pihak sebaliknya, yaitu pada saat apa? Pada saat beliau berfatwa bolehnya riba fadl, bolehnya riba fadl. Paham riba fadl? Nah, riba fadl nanti saya jelaskan. <laughs> riba fadl saya kasih contoh dulu nih. Salah satu contoh nyata riba fadl transaksi yang terjadi khususnya sebelum Lebaran kita tahu bersama sebagian orang ketika bulan Ramadhan khususnya sebelum Lebaran mereka menjual rupiah dalam pecahan kecil, misalnya 100 ribu dengan pecahan 2.000 rupiah, 1.000 rupiah, 5.000 rupiah atau 10.000 rupiah. Untuk apa? untuk sekali lagi dijual dan dibeli oleh sebagian orang sebagian umat Islam yang akan pulang kampung atau bertemu sanak saudaranya dan membagi-bagikan apa apa istilahnya? Hah? Selain itu THR, THR kecil-kecilan. Kan begitu ya. Iya enggak, jemaah sekalian? Paham tidak? Tahu ya? Iya karena kalau bagi kelipatan 100 ribu Keponakannya ada 20 ya bangkrut Kan begitu Apalagi anak kecil Anak kecil kan yang penting lembarannya Bukan nominalnya Mereka lebih bahagia mendapatkan 1.010 lembar Daripada 1.100.000 1 lembar Kan begitu jemaah sekalian 100.000 1 lembar nangis Tapi ketika antum tuker dengan 10 lembar seribu rupiah, gembiranya minta ampun, kan itu banyak kejadian, iya gak? Ya. itu pengalaman keponakan atau atau antum sendiri <laughs> ya. jadi seperti itu akhirnya mereka mencari orang yang menjual rupiah dengan pecahan kecil ketika ketemu terjadi transaksi saya ingin bertanya, apabila yang dijual 100 ribu pecahan 2.000 rupiah Harganya 100.000 bukan? Harganya tidak. Harganya 150.000 atau 120.000. Apabila transaksi itu terjadi, maka itu adalah transaksi ribawi ya. Dan masuk ke dalam riba fadl. Fadl itu artinya penambahan. Karena Nabi bersabda, la tabi'un dhahabi bizahab illa sawan bisawan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian tidak boleh mem, men, menjual emas dengan emas. Dalam kasus kontemporer sekarang mata uang yang sama dengan mata uang yang sama, kecuali nominalnya pun juga sama, walaupun pecahannya berbeda. Dan hadis ini sahih dari Imam Bukhari. Dalam hadis yang lain, hadis Ubadah bin Samit, Nabi mengatakan az-zahabu biz-zahab wal-fidda bil-fidda. Emas dengan emas, perak dengan perak. Dan dalam masa ini mata uang yang satu dengan mata uang yang satu apa uang yang satu dengan uang yang lain apabila mata uangnya sama. Mislan mislin Sawaan bisawain yadan biyadin hadis rawat imam muslim apabila terjadi transaksi nominalnya harus sama dan yadan biyadin harus cash tidak boleh utang harus cash pada saat itu bisa dipahami kalau tidak jatuh ke dalam kalau lebih jatuh ke dalam riba fatal. Tapi ingat ya mas kalian Mata uangnya sama Jadi jangan salah paham Pulang dari majelis ini Antu punya seribu rupiah Tuker dengan seribu dolar atau seribu euro Ya gak bakalan diterima aja mas kalian, Karena mata uangnya Berbeda Ini seribu rupiah dengan seribu euro Kalau gak riba pak Ittakillah bertakallah kepada Allah Wah ini salah paham Ini ngajinya setengah-setengah jadi apabila mata uangnya sama tapi kalau mata uangnya berbeda maka syaratnya hanya satu yaitu cash kontan, tidak boleh ngutang saya ambil dulu euronya bulan depan saya bayar itu tidak diperbolehkan jadi itu riba fadl yang saya yang anak sampaikan apa? hadis Nabi SAW berat bukhori dan muslim tapi subhanallah Abdullah bin Abbas membolehkan kenapa? Karena beliau belum tahu Ada hadis tersebut Dan ini biasa, sahabat itu Bisa salah secara pribadi Tapi metode mereka maksum Metodologi mereka dalam memahami Dalil itu maksum Ijma mereka maksum Harus diikuti, tapi pribadi mereka Bisa salah, dan pasti akan dikoreksi Dengan oleh yang lain Ketika Abdullah bin Abbas membolehkan Hal ini Kali lagi menarik perhatian sahabat-sahabat yang lain. Karena Abdullah bin Abbas, akhirnya salah seorang sahabat Nabi yang lain mendatangi beliau. Yang bernama siapa? Yang bernama siapa? Abu Sa'id al-Khudri. Berdiskusi dengan beliau, mendudukan permasalahan ini, menyampaikan dalil hadis-hadis Nabi saw bahwa riba fadl itu haram. Subhanallah Dan Abdullah bin Abbas Mendengarkan dalil-dalil yang beliau Sampaikan Coba bayangkan yang mahu sekalian Berat apa tidak Apabila kita di posisi Abdullah bin Abbas Berat, terpujuk Apalagi Reputasi beliau Tidak perlu diragukan lagi Beliau adalah Pakar tafsir nomor wahid Beliau adalah Pakar hadis Dan secara atau pada waktu yang sama beliau juga pakar fikih. Orang alim besar. Dan yang mengoreksi beliau, kedudukannya secara ilmu di atas atau di bawah? Di bawah beliau. Walaupun kita tidak ragukan Abu Sa'id al-Khudri, tetapi Abdullah bin Abbas tentu saja lebih utama. Inilah ujian tersebut. Jadi orang itu akan diuji dengan ujian yang berat ketika kebenaran itu disampaikan dari orang yang di bawahnya Kalau sama gurunya, sama syekhnya itu biasa Tapi kalau jamaahnya mengkoreksi, muridnya mengkoreksi atau orang awam yang mengkoreksi Maka pada saat itulah Allah benar-benar menguji keistikomahannya dalam mengedepankan kebenaran karena sekali lagi, yang dipertaruhkan apa jemaah sekalian? yang dipertaruhkan reputasi beliau dalam tanda kutip, kan begitu ya ini bisa hancur reputasi saya bagaimana kalau dunia tahu nanti Abdullah bin Abbas salah dalam riba fadil tapi itu tidak beliau lakukan jemaah sekalian itu tidak beliau lakukan justru beliau dengan jiwa besar dengan penuh kerendahan hati mengatakan jazakallahu jazakallahu ya abu said al jannah semoga Allah memberikan ganjaran kepada engkau wahai abu said berupa surga subhanallah yang mengkritik yang menyalahkan justru didoakan masuk surga ini sebuah sikap yang sangat agung Jamaskar Rahmanillah wa'ayakum Fa'innaka Zakartani amran kuntunasitu Karena engkau telah mengingatkan diriku Sesuatu yang aku sebelumnya tidak tahu Atau yang sebelumnya aku lupa Astagfirullah Wa atubu ilaih Aku beristighfar kepada Allah Dan aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka nayana anhu asyad nahi. Semenjak itu Abdullah bin Abbas melarang riba fadl dengan larangan yang tegas dan keras. Jadi beliau termasuk orang-orang yang berada di staff terdepan pada saat uh, untuk mengharamkan dan menjelaskan bahawa riba fadl itu haram hadis sahih yang diriatkan oleh Imam atau riwayat yang saya diriatkan Imam Hakim dalam Mustadrak. Dirijamaskan Rabi. Inilah sikap yang harus kita tiru, yang harus kita tumbuhkan di dalam hati kita. Sikapnya Abdullah bin Abbas contohnya. Bagaimana dia tidak malu, dia tidak gengsi dia tidak segan untuk menerima kebenaran, menerima sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun pada saat itu harga dirinya dan reputasinya di, dipertaruhkan. Dan jemaat saya Rahimahillah wa Ayyakum, kekhawatiran seseorang, reputasinya hancur itu hanya talbisu iblis, itu hanya tipu daya iblis agar kita tidak menerima kebenaran. Karena justru sebaliknya, ulama-ulama yang menerima kebenaran dengan lapang dada walaupun mengor mengorbankan apa yang mereka miliki justru namanya semakin harum di tengah-tengah umat ya tidak jamaah sekalian ketika aku antum mendengar riwayat ini yang ada di dalam hati antum itu apa? kagum dengan Abdullah bin Abbas atau merendahkan beliau? kagum jadi jamaah sekalian ketika kita berat menerima kebenaran karena merasa kita harus menanggalkan apa yang selama ini kita kerjakan. Kita harus meninggalkan adat yang ada di sebuah lingkungan tertentu. Atau berbeda dengan guru kita dan dan sebagainya. Itu hanya was-was dari syaitan. Agar kita tidak menerima kebenaran tersebut. Oleh karena itu terimalah kebenaran tersebut. Katakanlah sami'na wa'ata'na. Dan sampaikan kebenaran itu kepada orang-orang yang kita yang kita kenal dan kita ketahui Apabila kita punya ustaz kita sampaikan kepada beliau Apabila kita bertemu dengan uh, orang lain kita sampaikan kepada kepada beliau Dan sekali lagi apabila uh, ternyata kebenaran itu berbeda dengan uh, ajaran guru kita Bukan berarti secara konsekuensi logis kita meremehkan beliau Namun yang sikap yang paling bijak apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Dalam buku beliau Madarijut Salikin Ketika beliau Berbeda dengan sheikhnya Dan sheikhnya bukan sheikhul Islam ya, Saya lupa namanya Salah seorang sheikh beliau Apa kata beliau? Dan sheikhnya ini jelas-jelas salah Jelas-jelas melalui si Dalil Beliau mengatakan sheikhul Islam guru saya ini Syekhul Islam. Or apa syekhnya gurunya Islam. Ternyata orang alim besar. Habibun ilaina. Kami sangat mencintai beliau, walakinnal haqqo ahabbu ilaina minhu. Namun kebenaran lebih kami cintai daripada beliau. Inilah sikap kita jemaah sekalian. Ketika misalnya tidak sesuai dengan apa yang kita uh, pelajari sebelumnya, kita katakan guru kita itu banyak biasanya dengan kita kita cinta dengan mereka karena Allah, karena mereka muslim, tapi kebenaran lebih kita cintai dan apabila guru kita baik insya Allah tidak ada masalah sama sekali, bahkan dia akan mendukung sebagaimana Imam Syafi'i selalu mendukung dalil selalu menyuarakan bahwa kita harus mengikuti Dalil dan meninggalkan pendapat beliau Jika pendapat beliau tidak sesuai dengan Dengan dalil Intinya jemaah sekalian inilah sikap yang tepat Sehingga dengan cara seperti ini Kita bisa membentengi diri kita Dari sifat-sifat orang kafir Yang salah satunya adalah Menolak kebenaran Menolak Al-Quran Menolak sunnah Nabi SAW uh, Ini saja bisa saya sampaikan Pada kesempatan kali ini Kesimpulannya adalah Bahwa sifat karakter orang yang beriman selalu siap menerima kebenaran Tidak ada kata yang terucap dari lisannya ketika kebenaran itu datang Ketika Al-Quran itu sampai kepada dirinya Ketika sunnah atau hadis Nabi SAW mengetuk pintu rumahnya Kecuali dia mengatakan Sami wa Kami mendengar dan kami taat Dan sebaliknya, salah satu karakter, salah satu sifat orang-orang yang kafir adalah menolak kebenaran, mengolok-olok Allah Subhanahu Wataala, dan merasa bahwa apa yang disampaikan Allah itu tidak relevan dan tidak sesuai dengan selera mereka. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Dan mohon maaf pada pertemuan kali ini e, tidak ada sesi pertanyaan. Bagi yang memiliki pertanyaan, bisa ditunda e, di pekan yang berikutnya karena suatu hal. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ada kekurangan dan saya ingatkan sekali lagi bahwa apabila ada kekurangan jangan sungkan-sungkan membuang apa yang saya katakan karena tujuan kita belajar baik yang berbicara maupun yang mendengarkannya sama-sama menginginkan menuntut ilmu syar'i bukan mengiring jamaah kepada individu tertentu atau kepada kelompok tertentu dan syiar kita apa yang dikatakan Imam Malik guru besar Imam Syafi'i qulu quliy yuqata yutrak ila sahibi hadzal maqam setiap pernyataan setiap pendapat bisa diambil dan bisa diterima kecuali orang yang dikubur di kuburan ini yaitu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya mengucapkan Terima kasih sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian dan pendengar sekalian atas atensinya, atas perhatiannya. Semoga yang serba kekurangan ini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku lupa lihat. Wassalamualaikum. Subhanakalau Mubinir Sholalaillahilantasya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat dari Alquran. ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم